Dan Niken Ira, uh -uh, aku artis pendukung dari Manhattan Mongle Mongle, iya. ini artis yang dari kota Atlas Semarang, uh -uh. siapa sih are cantik dari kota Atlas Semarang? Siapa? Kalau enggak, Reza Lawang Sewu Manhattan Mongle Mongle. Niken Ira terima kasih. sama- cama Kayaknya jadi MC lho bakalan. Hvala! Kjemiri semuanya goyang, sari roco semuanya kemiri goyang, yo. Gak apa-apa kan Aman ya Aman Siap Pati cinta damai